بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عددا ما في علم الله صلاة وسلام دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين Wa tufaqihuna bihafiddin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita baca surat al-fatihah dengan niat Semoga majelis ini diberkati oleh Allah Ta'ala Dan semoga kita mendapatkan limpahan ilmu yang bermanfaat Dan semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkannya selama-lamanya Dan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal yang ikhlas Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan orang tua kita selalu bahagia dunia, bahagia akhirah Keluarga kita, keluarga yang selamat dunia, selamat akhirah Teman-teman kita, teman-teman yang selamat dunia dan selamat akhirah Serta bahagia dalam segala fase kehidupannya al Fatihah. mau memulai pelajaran hari ini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim ma tadi ya warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis Ar-Raudah dalam keadaan sehat wal Insya Insyaallah yang kurang sehat atau sakit jadi sehat. Kemudian semuanya awet sehatnya selama-lamanya dan kelak akhir usianya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Maaf saya mulainya agak mundur jam 9 kurang 5 menit sambil menunggu teman-teman kita yang mungkin datangnya agak lambat karena Di sekitar Solo ini pada hujan ya, mungkin ada yang lagi ngiyup, jadi kalau ketinggalan, kebanyakan, kesianan, sayang. Pada malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang Jumat kemarin, ya pembahasan Jumat yang, yang kemarin. Terakhir itu kita uh, mendengar kisah muridnya Abu Yazid Al-Bustami, ya rahimahullah. Yang disuruh motong jenggotnya Motong rambutnya Kemudian disuruh pakai uh, Sarungan saja Terus suruh Pakai Bawa makanan ya Permen atau gula-gula di kantong Di leher Terus suruh jalan di pasar Siapa yang menempeleng saya Saya kasih hadiah permen gitu ya Terus jawabannya Subhanallah Kamu kira Saya mau seperti itu Wahai Abu Yazid Kata Abu Yazid Ucapanmu subhanallah adalah salah satu bentuk Kemusyrikanmu Salah satu bentuk kemusyrikanmu Maka nanya dia Kok bisa saya musyrik dengan mengucapkan subhanallah Penjelasannya Kamu sebetulnya bukan mengagumkan Allah Tapi kamu mengagumkan dirimu Sendiri Sedangkan kalimat tasbih itu Kalimat yang biasa diucapkan seseorang ketika dia melihat sesuatu yang mengagumkan. ini dia menganggap dirinya agung berarti subhanallah gitu kan. Dia menganggap dirinya agung tidak pantas diperlakukan seperti seperti itu. Kata Abu Yazid, walaupun kamu salat 300 tahun pun dia tidak tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya salat dan tidak mungkin bisa merasakan ilmunya orang-orang yang sholeh kalau hatimu seperti seperti itu jadi masih ada keakuan di dalam hatinya keakuan dalam hati Nah orang yang e, bergaul dengan masyarakat banyak maka memang penyakit-penyakit yang seperti itu akan menjadi apa ya mudah masuk ya penyakit-penyakit minta dipuji ya pamer, Kemudian merasa paling hebat Itu mudah masuk ke dalam ke dalam hatinya Maka diperlukan e, upaya untuk Menyembunyikan diri Ya menyembunyikan diri Menyembunyikan diri yang dimaksud Adalah kita berupaya Menyadari bahwasannya Kita itu sebetulnya tidak punya apa Tidak punya apa-apa Sehingga ketika berbuat sesuatu Ya berusaha betul-betul jangan sampai orang lain Tahu itu Enggak pengen tenar, enggak pengen tersohor kalau ada orang lain yang yang dimuliakan dengan amal tersebut dia justru senang seperti Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan saya ingin semua ilmu yang saya ajarkan itu diamalkan orang dan tidak ada satupun yang dinisbatkan kepada saya jadi jangan ada orang tahu kalau itu ilmunya dari saya yang penting ilmunya diamal diamalkan semakin tersembunyi itu semakin bagus dan semakin aman e, sebagaimana Pohon atau benih Kalau nanamnya semakin dalam Nanti tumbuhnya juga semakin bagus Buahnya semakin bagus Itu ringkasan apa yang kita bahas Pada Jumat yang lalu Nah sekarang kita masuk kepada Hekmah uh, yang ke-12 Kemarin hekmah yang ke-11 Sekarang hekmah yang ke-12 ke Ke-12 Kita baca fatihah dulu sekali lagi ya Untuk Sahabu Hikam Ibn Ata'illah Semoga Allah merahmati beliau dan kedua orang tuanya serta guru-gurunya dan menjadikan ilmunya yang bermanfaat itu juga terlimpahkan kepada kita semua alaikum warahmatullahi Ibnu Athaillah radhiyallahu menyatakan, "Manfa'al qalba uzlatin maidana fikrah." Tidak ada sebuah amal yang bermanfaat bagi hati, ya, tidak ada sebuah amal yang memiliki manfaat yang luar biasa bagi bagi hati seperti uzlah. Ya, seperti uzlah, menyepi, menyendiri, nanti saya akan terangkan ya. Uzlah ia دخول بها ميدان dengan uzlah tersebut dia masuk ke suatu wilayah di mana dia bisa betul-betul merenung ya betul-betul merenung ini terjemahan bebasnya mari kita akan bahas bersama-sama insyaallah setelah yang satu ini kita akan dapat banyak pelajaran dan semoga kita juga punya waktu-waktu nanti untuk uzlah Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau nanya. Enak kursi yang ini atau yang kemarin? Dilihatnya enak kemarin. Ya, tapi kalau saya duduknya enak ini. Bisa bisa ke sana, bisa ke ke sini. Ini belum finishing ya. beli masih masih apa adanya saya pakai jadi biar biar apa namanya? Cepat barokah. Nanti kursi yang kemarin untuk kalau ada tamu-tamu orang yang tua, tua yang sepuh, ulama, biar duduknya di situ. Nah, kalau saya tak duduknya di sini saja, nanti di sini ada mejanya buat naruh kita piah dan lain sebagainya. Insya Allah kalau udah jadi maksimal kelihatannya lebih cantik lagi, tapi tetap ganteng ostadnya, jangan khawatir. Jadi bukan kursinya yang ganteng, tapi ostadnya. bercanda ya. Uh, Boleh nanya tak? Boleh. Jenengan itu pernah uzlah atau belum? Sudah pernah uzlah belum? Sudah sering, tiap hari uzlah. Tapi bukan dalam arti yang betul. Ya, uzlah itu artinya meninggalkan Azza wa Jalla. Meninggal, meninggalkan. Orang yang uzlah artinya meninggalkan manusia, ya, untuk merenung Nah kalau kita ini meninggalkan manusia udah sering, tapi ke toilet. Ya, meninggalkan manusia udah sering tapi ke toilet. Coba perhatikan, yang namanya orang meninggalkan manusia ke toilet ya, ke toilet saja. Fokus dengan toiletnya itu bisa muncul ide macam-macam, betul nggak itu? Ya kan? Bahkan banyak solving problem itu didapatkan di toilet itu ya. Masalah selesai ketika masuk Toilet, nah cuman kalau uzlahnya di toilet Dia temennya syauton Dia temennya setan Jadi uzlah itu artinya meninggalkan manusia Sementara waktu Bukan selama-lamanya Meninggalkan manusia sementara Waktu Biar dia bisa betul-betul Merenung Nah, dalam hidup ini Diperlukan uzlah Dalam hidup ini diperlukan uzlah Siapa yang tidak Tidak menyempatkan diri untuk uzlah Meninggalkan manusia tersebut Maka dia akan selalu disibukkan dengan kehidupan dunia Yang tidak ada habis-habisnya Dan nanti akan kena bahaya macam-macam dari manusia Manusia yang dia dia temui Bahaya macam-macam Manusia itu datang, ada yang dengan datangnya saja menambah semangat Ada yang dengan datangnya saja, enggak usah ngucap, merontokkan semangat Jadi ada orang-orang itu yang datang ya, menambah semangat seperti jenengan. Jenengan ini datang ke sini nambah semangat saya. Alhamdulillah. Nah, kalau saya duduk di sini wallahualam, buat semangat jenengan rontok atau nambah saya enggak ngerti. Ya yang tahu pribadi masing-masing. Tapi saya dengan duduk di sini bersama jenengan semua, saya menjadi bertambah semangat. Maka bergaul dengan manusia yang seperti ini manfaat, enggak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah Kita 24 jam itu pergaulannya lebih banyak dengan manusia yang begini atau manusia yang begitu. Begitu itu maksudnya yang menyeret kita dalam kesibukan dunia dunia. Ya, beda dengan orang dulu. Orang dulu itu walaupun jual beli masih bahas kitab. Jadi sambil-sambil beli barang itu enggak bahas barangnya, yang dibahas hukumnya salat ini gimana ya. Jadi yang jual nanya sama yang beli, yang beli juga menjawab. Kenapa? Yang jual pinter, yang beli juga pin Pinter ini. Ini sama-sama orang pinter, jual, be, beli. Nah, kalau sekarang kebanyakan dari kita yang beli bodoh, yang jual juga bodoh. Sehingga kalau ketemu, cuman omongnya bab, bab yang dibeli dan yang dijual. Bab yang dibeli dan yang di, dijual. Sehingga obrolannya semakin jual-beli, ngobrolnya semakin urusan duni, dunia. Masuk mal, ya urusan dunia. Pasar, urusan dunia. Pegang handphone, ya buka Blackberry, isinya urusan dunia. Buka WhatsApp, isinya urusan dunia. Buka Facebook, isinya urusan dunia. Maka kita perlu saat-saat khusus kita tinggalkan semua itu, tinggalkan handphone nya, tinggalkan apa namanya Facebook nya, tinggalkan lingkungannya, saat untuk merenung, ya untuk merenung, memikirkan semua yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan, memikirkan. Bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Memikirkan bagaimana uh, ke keindahan dan kebesaran ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang mau seperti itu. Merenungnya itu akan jadi obat untuk hatinya. Tidak ada obat yang lebih hebat dari hati seperti merenung. Boleh saya ngasih contoh? Contoh merenung yang paling gampang ya. Contoh merenung yang paling... Paling gampang, nanti akhirnya kita akan bisa Tambah amal yang luar biasa Tambah amal yang luar biasa Sederhana Nanya, kita punya orang tua atau nggak punya orang tua? Punya orang, orang tua Coba kita renungkan dikit, dikit saja gitu ya Dikit saja Orang tua kita itu rela mengorbankan apapun demi kita Betul kan? Terbukti Nah, coba sekarang kita renungkan. Apa yang sudah kita korbankan untuk orang tua kita? Renung itu saja satu. Ya. Kita korbankan waktu untuk bergaul dengan teman. Betul ya? Ngobrol sama teman. Kita korbankan waktu. Untuk tamu kita korbankan waktu. Untuk membahagiakan orang lain. Kita korbankan bahkan harta kita. Untuk orang lain. Harta kita korbankan. Coba dihitung. Coba dihitung. Uang yang kita belanjakan Untuk menyenangkan orang lain Dengan uang yang kita belanjakan Untuk menyenangkan orang tua kita Banyak mana Ya banyak mana Kemudian dibalik Uang yang orang tua kita belanjakan Untuk membahagiakan kita Dengan yang untuk membahagiakan dirinya sendiri Banyak mana Kalau kita ada merenung begitu Nanti kita akan dapat hasilnya Ternyata orang tua kita punya apa-apa Digunakan untuk membahagiakan Ke kita dikurbankan untuk anak-anaknya. Kalau anaknya beres untuk cu cucunya cucunya beres untuk ci, cicitnya. Terus begitu tuh orang tua kita. Dan untuk dirinya sendiri nggak banyak. Pakai ada kan namanya manusia hidup teh, tapi nggak banyak untuk dirinya sen, sendiri. Sementara kita yang untuk diri kita itu ba banyak. Untuk orang lain banyak. Untuk orang tua kita berapa persen? Nah, kalau kita merenung begitu Nanti akan timbul perubahan. Oh iya, ternyata saya masih kurang ya sama orang tua saya. Oh saya kurang senyum. Oh saya kurang ngajak ngomong. Oh saya kurang mijeti. Saya kurang mijeti. Oh ternyata saya kurang ngajak kelu, keluar. Oh saya kurang nemeni duduk. Oh saya ini kurang untuk tidur di rumahnya. Enggak pernah tidur di rumah orang tua. Lagi setelah sekian ta, tahun. Oh saya ini kurang. ya Memberi hadiah pada orang tua kita. Akhirnya, Selesai mikir begitu akan ada perubahan. Dah kalau begitu mulai besok saya mengajak orang tua saya keluar. Oh saya mau duduk sama orang tua saya minum teh bareng. Oh saya mau mijeti orang tua saya. Hasil merenung itu akan menimbulkan amal soleh yang banyak itu. Menimbulkan amal soleh yang yang banyak. Dan itu tidak akan bisa dilakukan dengan baik kalau kita tidak menjauhi pergaulan dengan manusia yang merontokkan semangat dari itu. Ya. artinya Uzlah itu meninggalkan pergaulan dengan manusia yang merontokkan semangat manusia-manusia yang nanti akan buat kita semakin le lemah manusia-manusia yang akan buat kita semakin lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan manusianya tapi perilakunya kegiatannya ya membuat kita jadi lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu dikatakan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda hadits ini disebutkan oleh Imam Suyuti. Dalam kitabnya Al-Jami'ah al ya Dikatakan oleh Imam Suyuti Rasulullah SAW bersabda Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati saba'inah sanah Coba bayangkan Tafakkuru sa'atin Merenung sesaat Jadi sa'ah itu bukan satu jam Memang dalam bahasa Arab sa'ah itu jam ya sa'atan satu jam. Kalau tafakkuru sa'atin tafakkur satu jam, tapi bukan begitu yang dimaksud. Tafakkuru sa'atin sesaat. Jadi merenung walaupun cuman sesaat. Orang dengan merenung sesaat itu tadi dia mau bunuh diri bisa enggak jadi bunuh diri kan? Betul Anda pernah lihat film mungkin ada orang mau nembak orang lain, mau bunuh orang orang lain. Tapi dia merenung sesaat akhirnya enggak jadi membunuh. Dia urungkan tadi. mungkin karena lihat anaknya mungkin karena lihat apa dia merenung akhirnya nggak jadi menem, menembak gak jadi mem, membunuh yang mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri mungkin gara-gara lihat senyumnya orang dia merenung sesaat itu ya akhirnya dia tidak tidak jadi bunuh diri Nah untuk biamintarik dari bunuh diri nah orang yang mau merenung saat itu ibadahnya merenung itu lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun lebih baik daripada ibadah 70 tahun Karena dengan merenung saat orang bisa tobat ya, Dengan merenung saat Orang itu bisa hatinya Kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala berapa banyak kita sholat Coba diingat-ingat Kita sholat dari mulai balik sampai sekarang Ngerasakan khusyuk berapa kali Hah? Merasakan khusyuk berapa kali Maksudnya khusyuk sampai Kerasa dekat sama Allah terus nangis ya Misak-misak Sampai mesek-mesek seperti itu, sampai kemudian tak pengen, tak pengen apa namanya, salatnya mandek, pengennya salat terus gitu ya. Tak mau mandek salatnya Jangan mandek, jangan mandek, pengennya salat terus gitu ya. Pengennya berdiri terus. Kalau rukuk pengennya rukuk terus. Kalau agis sujud pengennya sujud terus. Tak pengen bangun dari sujudnya. Merasakan seperti itu selama kita salat udah pernah berapa kali. Yang yang tahu masing-masing. Saya mau ngomong belas juga tak berani. Siapa tahu di sini ada yang tiap salat begitu kan ya. Nah. Artinya begini, kalau mau jujur-jujuran lebih banyak lebih banyak nggak merasakannya ketimbang merasakannya, betul kan? Nah, berarti selama ini kita pernah enggak merenungkan salat kita. Enggak kan? Kita ini udah ibadah misal dari umur 15 tahun sampai umur 60 tahun. 45 tahun dia salat, 45 tahun dia Sholat. tapi nggak pernah merenungkan salatnya gitu. nggak pernah merenungkan salatnya. Maka kalau dia mau merenungkan salatnya sebentar saja, nanti akan terjadi perubahan di dalam salatnya. Merenungnya ini lebih hebat daripada ibadahnya selama sekian puluh 10 sekian puluh tahun. Merenung ini. Berarti merenung itu penting atau nggak penting? Penting. Nah, sudah merenung belum? Sudah di toilet? Ya lagi-lagi yang direnungkan adalah gimana caranya bayar utang, ya gimana urusan dunia dan urusan duni dunia. Boleh nanya dikit. Sudah pernah merenungkan nanti meninggalnya bagaimana belum? Nah itu mesti begitu. Tak berani merenung, ya menghindar, lari, gitu kan ya? Ojo eleng-eleng ma mati, padahal ya nanti bakal mati. Daripada nggak nggak eleng-eleng kan lebih-lebih eleng -lebih, lebih baik eleng. Eleng karena enggak eleng eleng juga mati, ya kan? Eleng eleng juga mati. Kalau kita enggak eleng eleng, nanti kita kaget, ya takut enggak takut, jodoh kaget. Jadi lebih baik yo latihan ingat mah ingat mati. Itu ada satu ulama yang saking merenungkan merenungkan maut kalau kita baca di kitab eh ya sampai menggali menggali liang lahat di sebuah kamar di rumahnya. Jadi rumah misalnya punya empat kamar. Salah satu kamar itu digali liang lahat ukuran persis pemakamannya seperti apa gitu ya, ditiru sama persisnya. Tiap hari masuk situ 5 kali, kemudian miring tubuh sisi kanan ngadep kiblat sedekap ya, ingat-ingat mati. Jenengan siap niru? Hah? Berani niru enggak? Kenapa? Takut bablas gitu kan? Ya. Itu mesti jawabnya gitu. Takut nanti akhirnya melanjut bib gitu kan? Ketika oh, berbareng kok lanjut ya bagus tuh. Berarti kan lanjutnya husnul khotimah. Ya lanjutnya husnul khotimah bagus. Terus yang ditakutkan apa? Berarti sebetulnya kita itu bukan takut mati. Mohon maaf perlu dikoreksi. Ini merenung ya merenung. Sebetulnya jenengan ya kita ini saya belum takut mati sebetulnya. Tapi takut apa? Takut meninggalkan dunia, beda loh. Takut mati sama takut meninggalkan dunia. Coba dipikir-pikir. Jenengan ini sebetulnya takut mati apa takut meninggalkan dunia? Meninggalkan istri? <Sid> <Sid> ah? Takut takut mati atau takut meninggalkan dunia? Coba dipikir dulu nih. Takut meninggalkan dunia. Orang kalau kalau nggak takut meninggalkan dunia, maka dia tidak takut mati. Jadi kalau kita ini ngomong, saya takut mati bib karena bekal belum siap bohong. Kita bohong dengan ucapan seperti itu. Kenapa? Lewat waktu untuk berbekal banyak, ternyata nggak nyari bekal kok. Ya betul kan ya? Nah, nanti kalau dipikir-pikir, kenapa takut mati bib? rabi aja belum. Mas Edwin itu jawabannya begitu ya. nikah saja be? belum masa, ma? mati dulu meninggal dulu belum merasakan nih nikah gitu yang belum punya rumah Oh saya belum punya rumah kok udah mati B pengen punya rumah dulu gitu kan yang nanti misalnya rumahnya baru dipakai lima hari rumah baru dipakai 5 hari sok mikir ma mati jangan mati dulu Beb. belum cucuk kan begitu ya udah menikah manten baru be baru manten baru lu mantenar jadi sebetulnya itu takut meninggalkan dunia, bukan takut mati. Makanya nanti orang yang paling berat matinya itu orang yang paling cinta sama dunia. Halo. Ini kok jadi diam semua kenapa? Takut meninggalkan dunia. Betul Ibu-ibu? Ya, takut mati atau takut meninggalkan dunia. Kalau ibu-ibu begini mikir, yan aku seda, bojoku rabi meneh, gitu kan? Oh betul tuh teriak. Ya. Jadi sebetulnya kebanyakan orang itu bukan takut matinya tapi takut meninggalkan dunia. Sehingga ketika sakit sakitnya agak berat ya itu yang yang menjadi berat itu bukan ingat mati nanti dikubur bagaimana tapi abot pisah sama suami atau abot pisah sama is, istri berat pisah sama anak berat meninggalkan dunia yang dimilih, dimiliki. Nah ini penyakit yang luar Biasa, makanya kalau kita nggak mau merenung Ya nggak sembuh-sembuh Nah yang namanya uzlah itu merenung Ditinggalkan manusia sebentar Maka kita merenung Katanya Imam Ahmad bin Sahel Ya Imam Ahmad bin Sahel Beliau mengatakan Ada uka arba Musuhmu itu ada empat Musuhmu ada empat Yang pertama ad dunia Yang pertama ad dunia Musuhmu yang pertama adalah dunia Bahwa kita ini hidup di mana ini Di dunia lah repot hidup di dunia ternyata dunia itu musuh kita. Berarti kita hidup sama siapa? Sama musuh. Lah hidup sama musuh itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Lah kok kerasan? Kenapa kita kok nyaman? Kenapa kita apa kerasan ya betah? Tak mau meninggalkan dunia ini padahal ini musuh kita. Maka untuk untuk mengatasi musuh yang namanya dunia ini dikatakan oleh Ahmad bin Sahal, Imam Ahmad bin Sahal wasijnuha al'uzlah. Ya, untuk memenjarakan dunia, menjerakan dunia. Musuh ini dipenjarakan biar enggak ganggu kita, maka kita harus uzlah, meninggalkan manusia saat untuk merenung. Ya, musuh yang kedua adalah asyaiton. Ya, adalah setan. Berarti dunia sama setan mana yang lebih berat? Hah? ong oh setan itu, kalau kita nggak cinta sama dunia, setan nggak bisa apa-apa kok. Dunia itu alatnya setan. Dunia itu alatnya se setan. Sarana yang digunakan setan untuk menghancurkan umat manu, manusia, dunia. Nah dunia itu apa? Nah ini pertanyaan. Dunia itu apa? Apakah bumi itu dunia? Apakah duit itu dunia? Apakah mobil mewah itu dunia? Apakah mobil rongsoan itu dunia? Apakah motor itu dunia? Bukan Dunia adalah segala sesuatu selain Allah yang ada dalam hati kita Itu dunia Segala sesuatu selain Allah yang ada dalam hati kita Itu dunia Maka dikatakan Ad-dunia mal'onah Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Dunia itu sudah dikutuk Dunia itu ter terkutuk Dan terkutuk semua yang berada di dalam dunia Terkutuk semua yang berada di dalam dunia Illa kecuali zikrullah Kecuali zikrullah Dan segala sesuatu yang menjadi sarana untuk berdikir kepada kepada Allah Itu tidak menjadi bagian dari dunia Motor itu dunia kalau masuk dalam hati Tapi motor itu akan menjadi bukan dunia Kalau motor itu nggak ditaruh di dalam hati Suami itu dunia Kalau ditaruh di dalam hati Kalau suami nggak ditaruh dalam hati Maka itu bukan du dunia Nah sementara ibu-ibu Pengennya suami ditaruh di hati atau di luar hati bu, Nah itu kan Padahal yang boleh di hati Cuman Allah subhanahu wa ta'ala Jadi suami itu letaknya jangan dia Di hati, tapi bisa nyambung Ke hati ya, karena di hati Sudah ada Allah Begitu di hati ada Allah, maka dia tahu. Saya harus mencintai suami saya. Saya harus menyayangi suami saya. Saya harus memuliakan suami saya. Tapi sumbernya adalah Allah. Nanti jadinya benar. Jadinya benar. Kalau suaminya marah-marah, ibu juga bisa sabar. Bukan suaminya marah, ibu kemudian balas titai Ada dendam gitu ya. Kenapa? Karena suaminya ditaruh di dalam Ha? hati ketika suaminya marah maka hatinya terluk, terluka hatinya terluka beda dengan orang-orang soleh ya itu yang namanya manusia nggak ada dalam hati yang di hati cuman Allah makanya kalau Allahnya marah baru dia luka luka hati kalau Allahnya nggak marah ya dia nggak luka hatinya jadi hati terluka nggak terluka hati bahagia atau sedih itu hanya karena Allah subhanahu wa lah kita udah bisa begitu belum belum Coba jujur, motornya di hati atau di luar hati? Di parkir di depan babe, <laughs> Betul kata dek, di luar, motornya di luar. Mau oh, di dalam sini oh, nggak cukup ini kan enggak cukup. Nggak cukup. Yang naik mobil-mobilnya di mana gitu kan? Ya, kalau mobil itu di hati, motor di hati, pasangan hidup di hati, anak di hati, itu nggak enak. Itu enggak nggak enak. Kenapa? Terlampau penuh hatinya. Rupak ya, telah apa penuh. Tapi kalau hati itu nanti yang ada Allah Subhanahu Wa Taala, hati jadi jembar, hatinya jadi luar, luar biasa. Hatinya enggak enggak ada enggak bertepi, enggak ber enggak bertepi, enggak ada habisnya. Makanya hatinya lapang. Kenapa? Udah diisi Allah. Udah diisi Allah. Hanya Allah yang ada dalam hati lapang betul nih. Nah kita coba, pengen tak? Tidak ada dunia di hati kita. Pengen. Nah. Tapi cuman pengen gak cukup, caranya harus ditempuh. Nah caranya bagaimana? Caranya gampang. Ya tinggalkan itu yang namanya manusia. Sebab manusia ini nanti yang membuat kita terseret pada cinta dunia. Bapak boleh nanya. Tolong dijawab jujur. Sekedar contoh sederhana. Jenengan baru beli motor harga 19.800 Jenengan parkir di depan rumah, ya baru masuk 5 menit keluar motornya hilang. Hatinya kira-kira bagaimana? Ikut hilang. Tolong dijawab jujur. Hatinya kira-kira bagaimana? Galau. Oh ya galau. Ini kalau bahasa Indonesia-nya. Kalau sakitnya tuh di sini ya, baru beli, baru mau dipamerkan mungkin ya, baru mau dipamerkan. Bahkan itu plat nomornya STNK-nya belum muncul, <laughs> STNK belum muncul. Ternyata motornya udah tidak mul, muncul, hilang. Itu jengkel atau nggak jengkel? Marah atau nggak marah? Sakit atau nggak sakit? Nah, itulah bodohnya anda. Bukan saya loh, jenggan. <laughs> Aku moh, koyongono. Ya. bodoh kenapa, udah motor hilang hati ikut sakit, kan bodoh loh. sudah motornya hilang, hatinya ikut sakit padahal motor itu kan harganya cuma cuman juta tapi kalau hati udah sakit ngobatinya gampang atau susah susah, kilingan terus motor, ngapain mau kok tak, tak, tak, tak parkir kenapa ya tadi saya harus parkir di disitu kenapa ya, kok saya pakai masuk segala ya, loh, kenapa ya kok Kok ngambil motornya kok hari ini ya Kok nggak besok aja ya Kenapa ya Akhirnya kaken Kenapa dan kenapa Dan kenapa dan Kenapa Terus nanti Sopo yuk kira-kira Sengjuku Siapa ya Nanti siapa ya Yang tahu saya beli motor tuh cuman Dia dia dia Jangan jangan Jangan jangan gitu ya Akhirnya niburkan keburukan Yang bertubi-tubi dan beruntun Na'udzubillah Min Min Tapi ada satu orang soleh Lagi ngajar Dilapori Anakmu meninggal Anakmu meninggal Jawabannya Jawabannya Ya biar adik saya yang ngurusi jenazahnya Ngajar lagi Anakmu yang satu lagi meninggal Ya udah, biar pamannya yang ngurusi jenazahnya Ngajar terus Kalau masih ada ustad model begini Oleh masyarakat dianggap ustad genah atau gendeng Gila kan ya Nanti istrinya juga nganggap ini suaminya enggak waras Cara berpikirnya sederhana itu udah hilang gitu loh Udah meninggal, sudah hi Hilang. Tapi kalau ngajar, ini kan lagi nga? ngajar, ini enggak hilang, justru ngajar. Ini yang manfaat nanti untuk anak, gitu kan. Pikirannya, ulama-nya seperti, seperti itu. Tapi kalau pikiran orang yang yang serba cinta dunia kan repot. Ya kan, re? Repot. Boleh saya kasih contoh? Ibu-ibu masih ingat ada seorang sahabat perempuan yang anaknya sakit, suaminya pergi kerja. Kemudian anaknya meninggal dunia. Terus suaminya nggak dikasih tahu. Justru dia menyiapkan buka puasa untuk suaminya. Dandan untuk suaminya. Akhirnya suaminya tertarik pada istrinya yang dandan. Sampai berhubungan intim dengan sua, suaminya. Subuh-subuh baru ngomong pada suaminya. Kalau ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Malam waktu ditanya sama suaminya. Gimana kondisi anak kita? Tuh, lihat kondisinya lebih baik. Anaknya diselimuti. Dipikir suaminya tidurnya. Nyenyak, padahal itu sudah pindah ke alam yang yang lain Tapi si ibu ini nyantainya luar Nyantainya luar biasa Dia tidak ngurusi anaknya yang sudah meninggal dunia Dia urusi suaminya yang masih hidup Kenapa? Suaminya pulang kerja capek Suaminya lelah, apalagi lagi puasa Maka suaminya disiapkan makan Suaminya dilayani, didandan Dengan wajah yang menyenangkan berseri-seri mesem gitu ya kemudian subuh nyampeknya pun dengan bahasa yang cantiknya luar biasa, dia ngomong pada suaminya, wahai suamiku kalau misalnya ada tetangga kita yang kita pinjemi barang sekian lama, kemudian barang itu kita ambil, terus tetangga kita marah-marah, ya kita yang pinjemin, kemudian kita ambil setelah pinjam sekian lama kemudian tetangga itu marah-marah tetangga yang begitu baik atau buruk wah itu tetangga yang jeleknya luar biasa, yang tidak tahu terima kasih, baru istrinya ngomong, iya, anak kita juga pinjaman dari Allah, semalam udah diminta sama Allah saya mau nanya pak, jenengan mau punya istri yang begini sudah punya, ngaku-ngaku ngaku, ngaku oh ibu baru kepleset saja, suami pergi, ibu baru kepleset, udah telepon mas, aku kepleset mulia hadir orangnya hadir nih pekorban korban semua nih berarti nih ya kan gitu dikit-dikit telepon dikit-dikit SMS dikit-dikit WhatsApp dikit-dikit BBM kasih berita yang enggak enak enggak enggak enak sementara ini dia sembunyikan dari dari suaminya kenapa karena anak itu bagian dari du, dunia pasangan hidup juga juga bagian dari dunia harta bagian dari dunia jangan ditaruh di dalam Hati, makanya ketika pergi nyante enteng Ketika pergi itu ent enteng Silahkan, diwujuk dulu Ini enaknya kalau pas Anget-anget Kalau dingin nanti kurang enak Bukan nggak enak, tapi kurang Kurang enak Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala ya Jadi itu tadi gambaran ya Gambaran kenapa kita uh, Di, di apa dianjurkan untuk ber ber kholwah. Nah. Kemudian apakah uzlah itu harus harus dengan meninggalkan manusia? Apakah uzlah harus dengan meninggalkan pergaul pergaulan? Apakah harus seperti seperti itu? Ya, bedanya kalau kholwah itu orangnya harus meninggalkan manusia di tempat tertentu. Tapi kalau uzlah itu tidak harus. Jadi uzlah itu bisa dengan jasad dan hati. Uzlah juga bisa dengan jas dengan hati ya, tapi jasadnya tetap bersama manusia. Tetap dengan dengan kumpul manusia, tapi hatinya nggak bersama manusia. Ya. Ada orang yang gayanya dia uzlah, tapi hatinya tetap mikir manusia, itu nggak disebut uzlah. Jadi uzlah itu ada dua, yang satu dengan jasad dan dengan hati. Yang satu cuma dengan hati, jasadnya nggak ikut uzlah. Nah kalau orang-orang yang udah sampai tingkatan luar biasa, orang-orang ya yang udah soleh benar, beliau-beliau itu uzlahnya dengan hati, jasadnya tetap dengan manusia. Kenapa? Karena jasadnya dibutuhkan manusia. Jasadnya dibutuhkan manusia untuk nemui tamu, ya, melayani orang-orang yang curhat jasadnya. Tapi artinya blas, enggak enggak apa namanya, enggak noleh ke manusia. Artinya sama Allah terus itu. Jadi kalau dalam bahasa kerennya gitu ya, sepi di tengah ramai. Oh iya, itu bahasa kerennya sepi di tengah ramai. Itu ada orang yang sepi di tengah rame itu ada orang yang lagi jatuh cinta misalnya ya di tengah orang banyak dia merasa kese, kesepian kenapa karena kekasihku tidak ada bersa, bersama aku betul seperti itu kan orang yang lagi jatuh cinta ketika dia kumpul sama orang banyak yang disayang dicinta nggak dari di situ dia merasa sepi di tengah ra, rame nah orang-orang yang soleh orang-orang yang soleh itu karena bersama Allah subhanahu wa ta'ala terus nggak pernah pisah sama Allah. bersama bersama Allah itu sendiri walaupun di tengah orang banyak bukan sepi tapi sendiri walaupun di tengah orang ba? orang banyak kelihatannya sama orang banyak tapi dia asyik dengan dirinya asyik dengan dengan dirinya walaupun dia ketawa sama orang-orang sebetulnya ini cuma zahirnya tapi batinnya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala nah untuk mencapai derajat itu nggak gampang itu ya tingkatan Nanti bisa sampai ke derajat itu. Nanti, insya Allah, bisa sampai ke derajat itu. Jadi duduk dengan siapapun, hatinya ingat sama Allah. Sementara kita mau oh, duduk sama Allah jahat, hatinya ingat manusia kok. Betul enggak? Ya, siapa yang dikatakan duduk sama Allah? itu Orang yang baca Al-Quran itu jalisullah. Orang yang lagi baca Al-Quran itu sedang duduk bersama Allah. Orang yang berzikir ya kan? Ana -an jalis menedakaroni. Uh, Aku ini teman duduknya Orang yang berzikir kepada aku Jadi orang yang lagi berzikir pada Allah Dia lagi duduk bersama Allah Orang yang salat lagi menghadap Allah Ta'ala Nah kita ini kelasnya Ngadep Allah saja ingatnya manusia kok Ngadep Allah saja ingatnya dunia Nah kalau wali-wali itu Ngadep manusia ingatnya Allah Apalagi ketika menghadap Allah Disibukkan oleh manusia saja enggak sibuk Lawang kita sepi, nggak? ada manusia aja, sibuk kok. Betul, betul. Wali-wali itu, nggak ada manusia, lebih senang. Ada manusia, nggak ngaruh. Hatinya tetap sama, sama Allah. Sementara kita-kita ini, walaupun nggak ada manusia, justru cari kok sepi Pada kemana sih ini? Bingung gitu ya. Akhirnya cari teman, buka BBM-nya, Facebook-nya, Whatsapp-nya, dan lain sebab... sebagainya dia cari cari temen gitu merasa kesepian makanya dikatakan oleh uh, seorang sufi kabar gembira buat kamu kalau kamu kumpul manusia udah nggak nyaman jadi kalau kamu kumpul manusia kok nggak nyaman duduk kok anu ya sekarang saya nggak enak ya duduk sama orang-orang itu kok kok tambah sumpek kenapa ya oh kabar gembira itu tanda jantungmu sehat itu Tanda-tanda hatimu semakin sehat. Kenapa? Ketika seseorang itu dibuat oleh Allah tidak nyaman, bergaul dengan siapapun, itu menurut para ulama, saat itulah dibuka oleh Allah pintu untuk bergaul dengan Allah. Enak atau gak enak? Hah? Jadi sama Allah dibuat, duduk sama bib novel kok kurang nyaman ya? Kecuali kalau pas pengajian. Di luar pengajian gak nyaman. nggak nyaman saya. duduk sama pula lagi, kok saya enggak nyaman ya biasanya saya itu duduk di hik tuh kok enak ya ini duduk di hik, jadi ceritanya ya lucu ngakak-ngakak, tapi kok aku ya reseng kok enggak enak, kenapa gitu ya, diajak makan di restoran yang mahal sama temen-temen gitu kan ya kalau ibu-ibu mungkin sosmed itu ibu ya, yang tasnya model macam-macam gitu ya, mereknya Gucci, gentong dan lain sebagainya itu udah pakai tas begitu, jalan tenteng, arisan wah itu yang lain ketawa ketiwi ya ngakak-ngakak, ini pura-pura uh, senyum, padahal kok orang lucu ya? Biasanya dia yang ketawa terbabai, ini kok saya nggak bisa ketawa? ketawa? Kenapa ya? Kesalahan bukan pada pada hati kita, bukan. Hatinya nggak salah itu. Justru itu hatinya lagi bener. Hatinya lagi bener. Hatinya lagi sehat. Kenapa? Karena dia sadar, ini lagi kumpul sama kumpulan yang tidak se sehat. Kumpulan yang nggak sehat untuk hati. Hatinya lagi Sehat, itu kabar gembira Kalau udah tidak nyaman bergaul dengan manusia Maka akan terbuka Pintu pergaulan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba nyamannya itu jadi begini Misalnya ya, nyamannya kok pegang tasbih Jadi enak tiba? Jalan sama tasbihan kok enak ya Terus baca buku kok jadi Enak ya baca buku ya Kok zikir jadi enak? Baca Al-Quran kok jadi enak? Nah itu Allah lagi mengangkat kita Tinggalkan manusia kumpullah dengan aku Dipanggil sama Allah Mestinya syukur Alhamdulillah Tambah jangan pergi ke dokter jiwa Dok, saya ada tanda-tanda gila atau enggak? Bro? Kenapa? Teman saya itu bisa ketawa Kenapa saya enggak bisa ya? Yang lain bisa tidur Kenapa saya susah tidur? Susah tidur itu belum tentu penyakit Kenapa karena memang sama Allah dibuat gak bisa tidur untuk bangun so salat untuk bangun salat untuk bangun baca Alquran untuk bangun dzikir untuk bangun ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi Allah bukakan kita pintu pergaulan caranya dijauhkan dari pergaulan kepada mah, makhluk sampai di sini jelas jelas nah Cara untuk memenjarakan dunia caranya adalah dengan menjauhi manusia dalam arti di dalam hati. Cuman ada syaratnya loh. Monggo diunjuk. Yang udah habis nggak usah minum. Alhamdulillah. Uzlah dan khalwat itu ada syaratnya Syarat yang paling utama Tidak boleh meninggalkan Pergaulan dengan manusia Karena menganggap manusia itu buruk Dan dia lebih baik Angel ya Angel tuh Jadi enggak boleh meninggalkan pergaulan dengan hati ya hati menganggap saya nggak mau kumpul manusia nanti ya saya tertular mereka mereka itu orang-orang yang buruk orang-orang yang jahat orang-orang yang gak baik hatinya nggak boleh gitu meskipun pada kenyataannya yang ditinggalkan memang orang-orangnya lagi Ma, maksiat orang-orangnya lagi uh, banyak berbuat kemungkaran memang seperti itu tapi hatinya nggak boleh meninggalkan dengan perasaan dia lebih maksiat, saya enggak patek maksiat. Enggak boleh begitu. Justru meninggalkan pergaulan itu dengan hati, hatinya ya. Hatinya merasa saya butuh menyendiri, saya butuh menyepi untuk memperbaiki hati hati saya. Jangan sampai hati saya ini menebarkan penyakit pada orang lain. Jangan sampai saya nulari orang Jangan sampai nanti saya jadi ngerasani Akhirnya orang lain dapat dosa karena saya Jangan sampai nanti saya Ngasih cerita-cerita yang gak ada manfaatnya Sampai akhirnya orang lain itu Mendengarkan cerita-cerita yang gak ada manfaatnya Gara-gara saya Jadi semua kembalikan keburukan pada dirinya Tidak mau menularkan keburukan pada orang lain Kemudian dia menyepi Meninggalkan manusia Gampang atau susah Nah jangan sampai gara-gara uzlah Akhirnya sombong ngapain kumpul sama dia Ke ada manfaatnya Ke ada manfaatnya pergaulan yang merugikan dunia akhirat itu calon-calon neraka semua ini orang model begini ketika ngomong ya ada kalau ada orang ngomong begitu ketika ngomong tuh hatinya itu lagi bosoknya luar biasa bungkusnya to apik hati ini bosoknya luar biasa Karena tidak tidak ada hati yang lebih buruk daripada hati yang menyombongkan diri kepada manusia yang lain. Kalau begitu Islam itu indah atau enggak indah? Indah. Lawang meninggalkan kemungkaran kemaksiatan aja yang enggak boleh dengan perasaan yang lagi maksiat lebih buruk. Enggak boleh kok. Ya udah pokoknya saya enggak boleh kumpul pada ahli maksiat. Iya saya enggak kumpul ahli maksiat. Tapi bukan karena orangnya itu lebih buruk, enggak. Karena dia saya takut juga memberikan keburukan saya pada di. Dia gitu, coba bayangkan. Emangnya kita nggak punya keburukan? Banyak atau sedikit? Banyak kan? Nah, itulah orang yang uzlah sama Dia berpikir jangan sampai saya nulari orang lain. Tapi itu bukan di lisan loh. Saya maaf, saya nggak mau bergaul sama kamu. Saya takut nanti menularkan keburukan saya kepada kamu. Nah, ini udah, udah juga penyakit ini. Itu nggak usah diomongkan, ya nggak usah diomong. Omongkan itu sikap ha? hati. Ya, sikap hati. Nah, kalau orang udah open levelnya tinggi, duduk kepada siapapun, dia nyantai. Duduk dengan siapapun, dianya nyantai. Nyantainya bagaimana? Lah karena dia sudah gak ada keburukan yang akan ditularkan. Orang yang ngele. Tingkatannya oh, tinggi loh ya. Gak ada keburukan yang akan dia tular, tularkan. Dan dia juga tidak akan ketularan, keburukan. Kenapa? Kenapa? udah ada nih anti-antinya di badannya ini sudah ada perlindungan di vaksin dulu apa dia namanya antibody kalau masih kecil dia apa kan imunisasi imunisasi imunisasinya udah lengkap sakit ria sakit ujub sakit sumah udah ada imuni imunisasinya bagi yang sepakat dengan imunisasi yang seperti itu yang jelas tubuhnya udah kebal jadi keburukan ini tidak akan berpengaruh sama sama dia itu orang yang mewarisi Derajatnya para nabi dan dan Rasul, makanya nabi dan Rasul Wasallam bergaul dengan orang-orang Yang jahatnya seperti apapun Tidak terpengaruh Nah kalau kita cah anjaran Ojo gaya Saya mau dakwah ke Anu bib, net club Kesian ada yang mendakwahi Ya Nang-nang, sepura neng kata Awak mungkin cek gaya Ojo gaya paham ya gaya saya tidak akan terpengaruh dengan keburukan kamu tuh terpengaruh nggak sadar jangan dikira pengaruh itu Cuma nanti niru perbuatan belum tentu loh ya Kadang terpengaruh itu nggak harus niru terpengaruh itu nggak harus ni niru tapi hatinya jadi kotor hatinya jadi kotor contoh saya kemarin itu hari apa ya dua hari yang lalu air bu Saya kan ceramah di daerah Tulung Ya ceramah di daerah Tulung Itu kan banyak yang pengusaha Apa namanya itu Untuk mie putih itu apa namanya Soon Nah Itu kan pengusaha soon -so Nah bahan dasarnya soon itu aromanya Enak atau gak enak Aromanya gak Gak enak Tapi itu kan satu desa kan hampir kerjanya semua seperti itu Betul Nah orang yang tinggal di desa situ Kira-kira merasakan aroma yang enggak enak Atau gak kroso? Gak kroso, betul kan? Gak kroso Aroma enggak enak itu buat yang tinggal di desa itu Tidak terasa Tapi buat saya yang masuk situ Terasa, nah kalau kira-kira Saya duduk di situ 10 jam Akhirnya kroso atau gak kroso? Enggak terasa Kenapa? Karena hidungnya Udah ketularan Hidungnya udah ketularan ya sudah terbiasa akhirnya menganggap ora ono am buni tidak ada aroma yang enggak enak awalnya kaget apa ini aroma apa nih enggak enak lah yang di situ saya tanya misalnya ndak ndabib di sini udah enggak nium aroma apa apa ya karena memang udah hidupnya di disi? di situ ya seperti ada orang yang tadinya lihat kemaksiatan kaget orang kok seperti ini ya kok maksiat begini kaget ya lihat kemaksiatan Tapi kalau sering berinteraksi dengan orang yang maksiat tersebut, hubungan dengan orang yang maksiat tersebut, tidak kaget lagi. Ciri maksiat itu dianggap ya biasa. Contoh, sepurone enggak kata, boleh ya? Ini, ini contoh nih. Maka jangan gaya. Waktu saya kuat, saya tidak akan ter, terkontaminasi, saya tidak akan terinfeksi, saya tidak akan ketularan, saya tidak akan saya tidak akan mengkeriin mas. Jujur saja, dulu solo dulu. Kalau pergi ke mal. Lihat perempuan pakai rok mini, kaget atau nggak kaget? Ini kok teriak kagetnya semangat betul nih. Bukan cuman bapak-bapak yang kaget, ibu-ibu juga, betul kan? Ini orang nggak punya apa namanya sopan santun minimal begitu kan? Nggak punya sopan santun. Sekarang lihat orang pakai rok mini di mal-mal, jelangkan kaget atau biasa? Berarti sudah ketu. Jadi hatinya udah ketulanan yang tadinya lihat astagfirullah, naudzubillah, Allahummaghfirlah. Awalnya begitu. Saya itu pernah jemput masih ingat cerita saya. Saya jemput tamu dari dari Yaman di bandara, dulu ya. Jemput tamu ulama dari Yaman di bandara. Turun dari pesawat itu ya. Ketemu saya, lihat pramugari, lihat orang-orang di bandara kan banyak yang rok mini, mini dia. Allahummaghfirlah, Allahummaghfirlah. Sedang sebrone ngakak kata kesel jenengan mengke. Kalau begitu terus kan capek gitu ya. Artinya responnya itu betul-betul mendoakan, betul-betul men mendoakan. Tapi coba kalau udah tinggal di Solo 50 hari gitu ya. Kira-kira lihat itu kaget atau biasa? Biasa. Lah itu biasa itu berarti sudah ketu laran, tapi nggak sadar. Artinya dia menganggap maksiat itu biasa-biasa saja, bukan suatu yang mengagetkan, enggak buat nangis. Lain dengan orang yang soleh meskipun ketika lihat itu tidak ada respon, ya, tapi malam dia nangis. Ya Allah, ampuni penduduk negeri ini. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, maafkan dia. Enggak ada orang yang yang tahu itu enggak ketularan. Itu enggak ketularan. Jangan kita gaya seperti orang soleh Malam saya nangisi saya itu yang saya nangis, jangan gaya. Ya, jujur saja, ya, kita biasa-biasa bahkan sebagian justru kalau itu berubah pakai kudung, pakai rabet ngomong, dik ketek awak murah pantas ngono dik itu. Ona min min ini loh, makanya jangan gaya saya mau ceramah nanti di net club di tempat orang-orang mabuk dan sebagainya. Siapa yang akan mendakwahi mereka? Orang lain yang kuat, kamu belum kuat. Jangan gitu. Nanti lah, saya terus gimana, Wan? Doakanno, doakan. Mendoakan itu bagian daripada mendak, mendakwahi. Orang harus mengukur levelnya di mana. Lohong kita ini level kena angin aja lampunya padam kok gitu ya. Kena angin itu lampunya padam tintir kecil kok. Enggak ya seperti sinar mata. Matahari. Matahari aja kena mendung nggak bisa bersinar gitu kan ya. Gak sampai ke bumi. Ini kita apa nih? Kita bukan lampu yang kuat. Kena angin pak? Padam. Makanya ya harus menjaga pergaulan dengan manu manusia jangan kemudian seenaknya. Lah repotnya zaman sekarang ini, sepurone ingkang kata zaman sekarang ini repotnya kita susah meninggalkan pergaulan dengan manusia di segala sendi. Contoh, contoh. Misal Anda pegang handphone. Pegang handphone ini, kira-kira ada berapa kontak di handphone Anda? Yang punya WhatsApp, banyak atau sedikit? Banyak ya. Yang punya BBM, banyak atau sedikit? Coba BBM ini kalau kontaknya macem-macem ya. Ada profil picture-nya ada PP-nya. Gambar fotonya ada nggak? Nah kalau itu teman-teman dibuka gambar fotonya apa kira-kira? Nggak semuanya berjilba. Betul nggak? Kadang orang add kita, betul kan? Kadang suami majang fotonya bersama istri rangkulan. Suami istri pajangan neng omah. Gitu kan ya. Kalau orang oh, musrah, pajang di, di rumah. Jangan dipertontonkan pada orang. Orang lain, walaupun itu bagus untuk dirimu, tapi kalau untuk orang lain jadinya tidak so, nggak sopan kan seperti itu. Ada lagi yang orang nggak sadar, wah foto dirinya lagi ditempati tidur, ini ibu-ibu kadang begitu lali gitu kan, dipajang lupa itu kalau kontaknya ada Bip Novel di situ. Lumi sal gitu kan ya, ada orang lagi di di situ, akhirnya kan menimbulkan hil-hil yang tidak hal gitu kan ya, yang nggak baik bagi orang orang lain. susah gitu. Kita mau mau uzra ini tuh Su, susah kalau kalau di zaman sekarang. Nyetel TV, udah acaranya misalkan kita sinetron religi, ternyata itu ceritanya orang belum tobat semua. Tobatnya ujung uh, ujungnya. Jadi awalnya udul dulu, nanti ujung-ujungnya pakai pakai jilbab, gitu kan ya? Misal seperti itu. Kalau kisahnya misal seperti itu. Atau orangnya yang religi yang bagus satu, yang lain nggak pakai jilbab. Cilbab mau enggak mau juga lihat aurat terbu terbuka belum lagi iklan yang film aja begitu belum lagi iklan makanya jangan gaya bib saya kalau Ramadan saya liatnya sinetron religio memangnya kalau Ramadan liat sinetron religi terus bagus begitu ya ya kalau kisahnya bagus tapi tayangannya kan penuh dengan hal-hal yang enggak bagus enggak bagus dari segi pakaian ya itu kan banyak entah di artisnya kalau artisnya tidak nanti iklan Iklannya susah, di handphone susah kemudian di internet kita udah buka web yang bener tiba-tiba muncul eklan-eklan li, liar, betul kan? facebook kita nggak ngasih apa-apa tiba-tiba dikasih iklan eklan, -eklan pur, porno, orang buka facebook kita kaget, lu bip kok ada pornonya gitu kan, ini karena kita hidup dengan dunia yang luar biasa ngerinya, makanya uzlah ini kan penting, tinggalkan sesaat yang namanya hand, handphone tinggalkan handphone sesaat nanti dikira ini BBM nggak dibuka-buka nanti dikira udah apa namanya nggak respon lagi nanti dikira nggak perhatian lah lagi mau dikira nggak perhatian mau dikira benci mau dikira meninggalkan terserah tapi kita harus punya waktu untuk Allah subhanahu Wa ta'ala tinggalkan itu manu, manusia waktu kita yang untuk Allah ini yang nanti akan menemani kita dikubur maksudnya menemani enak gitu loh Nah kalau waktunya untuk begini terus Nah ini sekarang Na min Makan pegang HP Mau tidur pegang Bangun tidur yang dicari Masuk WC pegang Betul betul Bahkan sekarang ini orang toaf Itu selfie yang dipikir <SILENCIO> Jadi lihat Ka'bah itu bukan mikir ibadah dulu Khusuk dulu bukan Tapi yang dipikir aku udah sampai di depan Kaabat. Oh, PP gitu ya. Share. <laughs> Masya Allah. Saya nggak ngomong baik atau buruk. Tapi coba dipikir sendiri. Jauh-jauh ke Mekah itu kan mau cari barokah. Mau cari ibadah. Betul kan ya? Nanti kalau udah kira-kira rampung selesai. Baru saya mau pulang jepret. Itu mesti masuk ah? akal. Tapi kalau dateng lah jepret. Wuh depan Kaabat. Uh, bahagia sih bahagia. Itu bentuk keba kebahagiaan. Tapi nilai ibadahnya jadi turun drastis luar. luar biasa artinya kita mengatur diri kita loh ngatur diri kita harus berani meninggalkan manusia termasuk meninggalkan istri meninggalkan suami sesaat kapan itu ya kalau kita lagi pikir doa nggak usah mikir yang lain ya nggak usah mikir yang lain di depan sejadah betul-betul mikir saja ada. kalau tu mikir suami Ya mikir doakan karena Allah Ta'ala Mikir istri, mikir doakan karena Allah Ta'ala Mikir sahabat, mikir doakan Karena Allah Ta'ala, mikir anak Mikir doakan karena Allah Ta'ala Artinya yang di dalam itu cuma Allah, yang lain ada di Di luar Nah, kalau sudah yang di dalam Allah Yang lain di luar, itu enak Malaikat Israel datang itu ya gampang Yuk pergi yuk, kemana? Bahasanya juga bagus Irji'i balik-balik. Ayo tak ajak kembali. Kamu kan sudah lama pergi. Yuk tak ajak kamu kembali. Ayo, siap. Gitu kan? Kenapa diajak kembali kepada Allah? Allah ya mau dia. Ya dia mau. Irji. Tapi coba kalau yang di dalam itu isinya macam-macam. Mersinya di dalam. Ya. Toyotanya di dalam. Daihatsunya di dalam. Mitsubishinya di dalam rumahnya, di dalam apartemennya, di dalam saldonya, di dalam ya, teman-temannya, di dalam malaikat Israel datang, jawabannya mengkirihi malaikat. Nanti dulu. Gimana saya akan tinggalkan ini? Gimana saya? Ini mobil belum saya nikmati, baru beli dua hari yang yang lalu. Nanti bayangannya akan seperti itu. Lah malaikatnya enggak Tak pakai tawar menawar. Oh tidak bisa Oh sudah waktunya. Kamu harus saya bawa. Ya suka atau dengan pak paksa. Tahu yang tahu penggusuran. Yang yang digusur senang atau tak senang? Tak senang Kalau yang digusur tak senang ricu apa atau tak ricu? Ricu betul kan ya? Tapi kalau yang digusur karpetmu dibawa digusur gusuran Misal begitu. Yang gusur enak atau tak enak? Enak. Tak ada kerusuhan tu? Lanjut dengan mau digusur sama Lekat Israel dari dunia Pengen ricuh atau pengen damai? Pengen? Damai, nah buktikan Buktikan damainya itu buktikan Jangan taruh dunia di dalam hati Nah itu bisanya dengan merenung terus Merenung, oh iya iya Duit iki ya Dulu saya itu yang gak punya uang Terus dia tiba-tiba punya. Sekarang enggak punya lagi yang enggak jadi masalah. Ini dikasihkan ibu-ibu bahagia. Oh ibu itu dulu saya lahir. enggak punya apa-apa. Dikasih baju sama ibu. Dipeluk sama ibu. Kasih selimut sama ibu. Ya Allah. Ini buat ibu. Itu namanya dunia udah dikeluarkan dari hati. Tapi kalau mikir. Ini kalau buat ibu. Terus besok saya jajan apa ya. Wah ibu juga masih punya duit kok. Enggak satu lampu dipikirkan. Ini mulai nih. Ini kan Naudzubillah men, Nah, by the way, sudah satu jam saya berbicara. Ya, sudah satu jam saya berbicara. Anda suka atau enggak suka? Ternyata sudah satu satu jam. Terus enaknya bagaimana? Memang enaknya dilanjut, gitu ya. Tapi ya minum dulu. Ya, alhamdulillah saya dikasih dua rasa, hitam sama putih. Lanjut ya Jadi uzlah itu Perlu dilakukan ya Perlu dilakukan Kalau betul-betul kita mau jadi Orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Katanya Sayyidah Rabi Al-Adawiyah Sayyidah Rabi Al adawiyah ini seorang sufiah Solihah insyaallah Seorang wanita yang insyaallah solihahnya luar Luar biasa Saya tadi dengarkan khutbah Jumat Ada satu ustaz muda itu yang ceramahnya bagus. Menceritakan satu biografinya Sa'idah Rabi' adawiyah yang saya belum pernah dengar. Insyaallah akan saya cari ya sumber rujukannya di mana, tapi saya ceritakan dulu. Kalau jenengan kan enggak perlu rujukan-rujukan toh? Enggak perlu. Ini model-model orang baik-baik percaya bibnya ini. Ya, soalnya di luar sana ada orang ruwet-ruwet juga ada yang dalilnya mana? Sumbernya dari mana? Itu ada yang model begitu, ada itu nanti insyaallah Untuk Jumat-Jumat berikutnya saya terangkan rujukannya ya. Tapi kalau untuk yang ini yang ada di sini atau yang di rumah yang yang sepaham dengan kawan-kawan di sini dan saya, pokoknya cerita bagus nambah semangat, ambil gitu ya. Gak usah pakai tanya sumber-sumbernya apalagi uh, diceramalkan oleh seorang ustadz muda. Sehingga Robil Adawiyah itu beliau uh, berusaha baca Alquran tiap hari. dari mulai tobat sampai meninggal dunia khatamnya 7000 kali khatam. Robiyal Adawiyah. 7000 kali khatam. Nah, kira-kira Bapak-bapak satu tahun ini sudah khatam berapa kali? Ya, satu tahun ini kita sudah khatam berapa kali? Kalau dilihat dari balik sampai sekarang kita sudah khatam berapa kali ya. Padahal kita ini, padahal kita ini sebentar lagi mati, betul kan? Ya, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun itu kan sebentar ya. Cuman seben, sebentar. Artinya ngaji kita berapa banyak? Tidak ada seberapa banyak dibandingkan Sa'idah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau seorang yang sangat cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mengutip ucapan-ucapan cintanya Rabi'ah kepada Allah itu luar biasa. Di antaranya begini. "Falaqad ja'altuka fil fuadi wa man Kata Rabi'ah Al-Adawiyah Saya sudah jadikan Ya saya sudah jadikan Di dalam hatiku itu Teman bicaraku cuma engkau ya Allah Ini kalimat kerennya luar biasa ya Ya Allah Sudah ku jadikan di dalam hatiku Teman bicaraku itu cuma engkau Hanya engkau yang, yang Yang ajak aku bicara dan aku ajak bicara Di dalam hatiku Sementara jasadku kuizinkan Orang lain bertemu jasadku kalau mereka mau berbicara denganku, mau duduk sama aku. Sebetulnya yang nemu cuma jasad, tapi kalau hati tidak. Hatiku selalu bersamamu ya Allah, ngobrol sama kamu ya Allah. Ini kalimat keren atau nggak keren? Jangan sudah bisa merasakan kerennya belum? Nah kalau belum silahkan, nanti jenggotnya dipotong, rambutnya dipotong, terus pergi ke pasar gitu Ya, ya. artinya insya Allah sedikit-sedikit udah ngerasakan tuh ya. sedikit merasakan artinya merasakan bagaimana orang bisa bisa mengucapkan seperti itu kalau hatinya nggak ada cinta yang luar luar biasa saya akan turunkan kalimat ini biar mudah dipahami misal ada seorang seorang uh, suami atau seorang istri saya mau ngomong orang pacaran takut dosa nanti kan ya seorang suami atau seorang istri terus lagi duduk sama ribuan orang itu ya ngobrol sama ribuan orang sementara pasangannya itu jauh di di luar sana sendiri jauh di luar sana sendiri terus dia kirim kirim berita lewat sms sayang sungguh walau di hadapan mereka sesungguhnya mereka hanya menatap diriku kalau hatiku saat ini selalu berbicara denganmu saya mau nanya ini romantis enggak romantis biasa atau pol bu ini kan romantis nih ya jadi orang di tengah orang banyak ya kelihatannya ngobrol tiba-tiba dia sambil ngobrol sms sebetulnya aku lagi ngobrol sama kamu loh, nih hatiku cuma mikir kamu lu ya yang ku ingat hanya kamu tuh ya uh, di sana ngoh Allah saknoe kapusan kabeh tuh kusian tuh yang di sana tertipu itu sebetulnya itu dia tersenyum tersenyum tuh cuman jasadnya hatinya hanya tersenyum untukku misal begitu ya misal seperti seperti itu. Nah, Rabi' al-Adawiyah kepada Allah begitu. Jadi menemui orang itu ya. Jasadnya sungguh-sungguh menemui manusia, jasadnya sungguh-sungguh menemui manusia. Tapi hatinya enggak pernah sedetik pun pisah dari Allah Subhanahu wa taala. Fal minni lil fil Katanya Rabi' al-Adawiyah, "Fal minni" Tubuhku ini Untuk orang yang duduk bersamaku lil Jalisi, menjadi teman yang menyenangkan. Jadi haknya orang dipenuhi. Ketemu sama orang harus senyum, yo senyum. Dengarkan, yo dengarkan. Harus jawab, yo jawab. Dengan kalimat yang baik, yo baik. Dengan tampak penuh cinta, yo tampak penuh cinta. Tapi hatiku, hatiku, katanya Adawiyah, di dalam hati ini kekasih hatikulah yang menjadi teman dudukku yang paling menyenangkan. bukan yang di depanku, tapi Allah taala. Nah, sementara kita di depan Allah, justru dunia kita yang menyenangkan. Gladrahnya kita luar biasa. Betul betul. Ya, kita nih salat Allahu Akbar, yang menyenangkan mikir, filmnya apa ya di sini ya? Yang suka film, ya. Kalau ada teman yang nunggu, Allahu Akbar. Wah, ini calon suami udah di depan. Ini buat orang yang lagi bertunangan yang udah mau meni, menikah. Misal seperti seperti itu. Allahu Akbar. Di depan ada orang lagi mau beli barang kita, gitu ya. Yang dipikir tuh yang yang mau beli bar lebih barang. Jadi yang di luar kita ini, yang di luar kita manusia manusia ini masuk ke dalam hati. Sementara Allah Taala seperti nggak ada dalam hati gitu loh. Seperti nggak penting gitu. Seperti nggak menyenangkan, seperti nggak mengasihkan. Kenapa itu terjadi? Ya tadi sebabnya karena kita terlampau banyak bergaul dengan dunia-dunia, tidak berusaha meninggalkan dunia tersebut dan menjauhkannya dari dalam hati. Jelas semuanya? Sudah, nggak usah banyak-banyak, nanti pusing. Ya satu jam itu sudah sangat Pak, padat. Nah, saya mau umumkan, ini jangan pulang dulu lo ya. Ini kan legi ya Nah kita makan-makan seperti biasa. Nanti ini makannya jangan nanggung-nanggung Satu beri tiga orang ya. Biar warak. Ini kan agak dingin. Bes ujian tadi ya. Terus mulai agaklah lapar. Satu beri tiga orang. Tapi ada pengumuman dari dari saya. Ya. Oke. Okay. Yang pengumuman ada Pengumuman dulu. Pengumuman. Ya pengumuman dari saya nomor satu tolong disampaikan pada yang lain Jumat depan kalau nggak datang gelo Insya Allah ya yang warga Solo dan sekitarnya warga Solo dan sekitarnya Jumat depan nggak datang ke Madrasah Raudhoh gelo Kenapa karena Jumat depan itu pasar Riwan berubah seperti Madinah Insya Allah pasar Riwan berubah seperti Madinah Kenapa karena Ada hall, hallnya Habib Ali al ya. Itu jatuhnya hari Sabtu pagi itu kan Hall Kemudian ahad paginya itu mau Maulid Nah hallnya itu biasanya Hari Sabtu Tanggal 30 besok Jamnya sekitar jam 9 kan ya Sekitar jam segitu Nah Solo ini akan kedatangan tamu puluhan ribu Dari berbagai kota Dan berbagai dunia Dunia dan biasanya kalau udah masuk solo itu ya dosa sarungan semua, baju takwa sarungan ya. Bahkan becak-becak yang biasanya tutup pantu becaknya juga tutupnya dibu, dibuka. Nanti ada suasana orang naik becak seperti itu, menarik suasananya. Kemudian ada pasar yang yang luar biasa gede itu ya. Di Katangan menuju alun-alun ya, sekitar Masjid Riyad. banyak orang mau nyari buku, mau nyari pernak-pernik Islam gitu ya, banyak di di sana. Jumat nah, depan jenengan usahakan hadir ke sini. kemudian Sabtu paginya kalau bisa juga ikut, haul. mau kemudian Ahad paginya ikut mau maulid di Masjid Riyad. Nah untuk Jumat pengajian gak libur, saya akan berusaha teman-teman saya, Ustadz-Ustadz dan ulama-ulama yang ikut acara haul, yang bisa saya kontak, kalau sempat hadir di Rodoh, Jumat depan itu nanti cuman pengajian dari banyak Ustadz, kalau B, bi, bisa. Saya belum kontak teman-teman saya. Eh, pengajian dari banyak Ustadz, Ustadz, mungkin ceramah 5 menit, sepuluh menit mungkin ada obrolan santai yang semua bisa mengikuti. Kemudian hari Sabtunya usahakan datang malam Ahad di sini. Malam Ahad di sini jam 8 sampai jam 10 ada e, penampilan seni rebana, ya seni rebana dari beberapa kelompok rebana yang profesional yang bagus betul Insya Allah dengan suara-suara yang Insya Allah merdu. Nanti ada berapa ustadz Yang akan menjelaskan isi kosidah itu apa Ya isinya apa Nanti akan di, dijelaskan Nah kalau jenengan gak datang Insya Allah dijamin gelo Ya insya Allah dijamin Dijamin gelo Usahakan dah datang Jumat depan dan Sabtunya Jumat malam Sabtu dan Sabtu malam Ming, Minggu Nah kemudian acara Acara di Masjid Riyad itu Hal sama maulid Jatuhnya Sabtu pagi dan minggu setelah Sholat su, subuh Nah untuk teman-teman e, Nanti parkirnya mungkin Jumat malam Sabtu kalau naik mobil agak susah Masuk pasar Kliwon ya, Naik mobil mungkin agak susah masuk pasar Kliwon Jadi usahakan parkirnya e, Mungkin di Agak jauh dikit lah, gak masalah Masuk sini saya jamin susah Ya Masuk sini saya jamin susah Kalau mobil ya, mobil parkirnya agak jauh dikit nanti jalan kaki sambil jalan-jalan lihat keindahan toko-toko yang yang ada kalau untuk motor langsung aja ke Karawuloh karena Karawuloh akan saya sterilkan untuk malam Sabtu masih steril e, tidak tidak ada mobil kecuali mungkin cuma satu dua dari teman-teman saya yang saya siapkan untuk parkir selebihnya nanti untuk teman-teman Karawuloh -teman yang naik motor ikut kajian itu biar parkirnya luar luar jelas semuanya jelas ya insyaAllah demikian kemudian Ada pengumuman, hadirilah pengajian dalam rangka hal ke-8 Al-Maghfirullah Simbah Kihaji Abdurrahim Sabtu 6 Februari Tempat Masjid Atta Jedid Butuh gandean Jepera Surakarta Pak Adil Isya Pembicara InsyaAllah Haji Hamad Harid Dimyati Atau Gus Amak Pengasuh Pompas Atta Masri Atta Masri ya InsyaAllah begitu Sabtu 6 Februari Ada lagi doa apa nih? Iya. Kemudian untuk yang lagi sakit ini pada minta doa kita juga doakan untuk istri dari uh, Maseto Setiawan Wisnu Utomo yang udah mendekati hari H kelahiran ya sudah mau melahirkan. Menurut perhitungan tanggal 24 akan melahirkan. Ya mudah-mudahan. melahirkannya pokoknya mau maju mau mundur yang penting uh, sehat selamat lancar mudah ya S yang melahirkan sehat yang dilahirkan juga sehat yang nunggu juga uh, sehat a Al hadnya al-fatihah <tuh> Kemudian ini ada yang minta doa sama juga agar diberi kemudahan dalam melahirkan diperkirakan tanggal 27 Januari melahirkannya untuk anan e, ibu Oktavia Mega Soraya. Semoga diberi kemudahan semuanya yang lahir ya mudah yang melahirkan ya mudah dan sehat semuanya yang nunggu juga sehat perkara mau maju mau mundur pokoknya semuanya sehat dan selah. selamat. ya, Al Fatihah. Kemudian untuk semua yang sedang sakit khususnya untuk Ibu Suparmi, kemudian untuk Ibu Rumisih bin kemudian untuk Mbah Ngadiman Kemudian untuk Ibu Sabar dan untuk semua yang sedang sakit semoga disembuhkan Allah Taala dan diberi kesehatan yang prima yang manfaat dunia akhirat Allahadzimah Al Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saudara-saudara dan kerabat kita yang telah meninggal dunia Untuk almarhumah Ibu Sar Ciem, uh -huh. uh, Yang meninggal pada tanggal 19 Januari kemarin, hari Selasa Kemudian untuk Bapak Ngizudin uh -huh. ya, Magelang yang meninggal 11 Januari Dan juga untuk almarhum Bapak Mulyono Kemudian untuk Ibu Painem dan Bapak Harjo Bawiroh Dan juga untuk Bapak Gaji Mahsusin Dengan Dan untuk Pak Tarmin Mas Agus dan semua dari teman-teman kita Yang telah mendahulu kita Ke alam kubur Semoga Allah Ta'ala menjadikan kuburnya sebagai teman-teman surga Semoga Allah mengampuni semua dosanya Menerima semua sholahnya Dan semoga kita semua dipanjangan usia Dalam kebaikan kenekmatan ketaatan geriduan Dan di akhir usia kita semua kelak dengan husnul khatimah al fatihah. Kemudian untuk semua orang yang membantu majelis Ar-Raudah dalam bentuk apapun, materi, pikiran maupun tenaga, Khususnya untuk Mas Purwanto Dari Jakarta Semoga niatnya dalam Sodaqah terutama untuk Almarhum Bapak Martoyo bin Karyo Dan almarhumah Ibu Wadiyam Bin Pukarso dan almarhumah Ibu Hajah Sartini binti Martoyo Semoga semuanya oleh Allah Ta'ala Diterima dan diberi balasan Yang berlipat-lipat Untuk dirinya dan Anak keturunannya ilah yamil kiyamah Al-Fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin rahmatillah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 mau survei khusus bapak-bapak saja sambil dibentuk formasinya ya nanya kursi ini kira-kira cakep atau kurang cakep yang bilang sudah cukup cakep coba angkat tangan. Survei kursi yang saya pakai sekarang ini kira-kira udah cukup cakep atau belum? coba angkat tangan yang, kalau merasa udah cukup cakep, coba angkat tangan ya yang merasa belum cukup cakep, coba angkat tangan yang tidak merasa, coba angkat tangan ya, imbang ini ya imbang, ya berarti mau saya percakep lagi di, apa namanya, finishing dulu mateng, insya Allah nanti kelihatannya lebih bagus, monggo di Mulai yang sudah dapat, tidak usah nunggu yang lain Semoga barokah, semoga manfaat Mohon maaf, apabila taufik lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi yang ingin minta jadwal pengajian saya Nanti temui Mas Rizwanto hadiku semua ya Mas Rizwanto